Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wal imamil muttaqin wa ala alihi washabbihi wa man da'a al-islam waltazama bi tariqatihi wa tarasama khutah wa ja'al al-aqidatan islamiyatan asasan li fikratihi. Wal'ahkamasyariyatan mikiasan li'amalihi wa masdaran li'ahkamihi. Ashadu an la ilaha illallah wa ashadu anna muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabi'a ba'da. Alhamdulillah, summa alhamdulillah wa la ilaha illallah Allahu Akbar. Alhamdulillah segala puji hanyalah milik Allah. Rob yang sampai detik ini masih mengizinkan kita untuk menghirup udara dunia. Padahal alam dunia dan segala macam kenikmatannya bukanlah tempat kita. Kita ini semua berasal dari Allah dan pasti akan pulang kepada Allah. Tidak ada satupun manusia, siapapun orangnya, sehebat apapun kekayaannya, sekuasa apapun kekuasaannya, kecuali dia pasti akan pulang lagi kepada Allah. Sahabat-sahabat jamaah rahimahullah, Alhamdulillah. Saya senang sekali tidak pernah sesenang malam ini, sebahagia malam ini saya bertemu dengan saudara-saudara saya seakidah, bahkan dari kalangan muda. Dan begitu kali masuk di masjid ini, begitu pertama kali mendengar track record masjid ini, saya bahagia sekali bisa hadir ke sini. Kenapa? Karena Allah subhanahu wa ta'ala menganugerahkan kelembutan hati dalam diri antum dan dalam diri kami meringankan langkah kaki antum dan meringankan langkah kaki kami untuk sama-sama memuliakan masjid Allah rumah Allah ini yang kemudian merupakan tempat yang kata Rasulullah saw adalah tempat di mana malaikat-malaikat Allah mengijabah doa-doa orang yang ada di dalamnya sahabat-sahabat jamaah yang dirahmati Allah sebelumnya kami mohon maaf kepada para guru para asatid yang ada di sini kami berada di depan bukan berarti ilmunya paling tinggi, hanya kebetulan diundang. Hanya kebetulan dipersilahkan untuk berbagi. Dan insya Allah, apa yang kami sampaikan jika dia benar, jika membawa kebaikan, semua hanyalah milik Allah. Jika nanti ada kekhilafan atau kesalahan, itu sebab dari kami sebagai manusia yang biasa dan penuh khilaf. Jamah yang dirahmati Allah, hari ini kita akan membahas sebuah tema, yang tema ini... Tema yang nampaknya spele, nampaknya ringan. Bahkan sebagian orang bilang enggak usah dibahas. Kenapa? Karena materinya terlalu bawah. Materinya terlalu dasar. Peta perjalanan hidup manusia. Kalau saya dan Ustadz Felix merancang materi ini judulnya The Way to Believe. Jalan menuju keimanan. Materi ini dirancang khusus bagi kita yang akan menuju perjalanan dan tidak akan kembali ke tempat ini. Materi ini tidak bermaksud mengurusi orang lain, tetapi mengurusi diri kita. Peta perjalanan diri kita sendiri, bukan orang lain. Maka perhatikan baik-baik, simak baik-baik, mudah-mudahan membawa kebaikan bagi kita semua. Yang kedua, kami berterima kasih kepada DKM, sudah mengundang mempersilahkan. Semoga Allah SWT berkata, Senantiasa merahmati mereka semua dan senantiasa menjadikan majelis ini senantiasa istiqomah. Dan ke depannya saya berharap masjid ini bisa lebih diperbesar lagi dengan parkiran yang juga luar biasa besar. Dan satu yang menyenangkan, tadi ada pengumuman. Pengumuman-pengumuman, tolong mobil yang ini-ini nomor plat sekian-sekian, BMW, ah itu keren tuh. ya Jarang ada masjid begitu. ya Biasanya, mohon maaf, Isuzu Panther yang ada di depan tolong digeser. Saya bangga banget ya. Jarang-jarang ada masjid BMW, tolong digeser itu. Walaupun BMW-nya seri apa kita nggak tahu ya. Tapi paling nggak BMW dulu lah ya. Nah, baik. Pada malam hari ini kita disantai malam kita ini. Insya Allah sambil menunggu Isya dan Insya Allah setelah Isya kami akan lanjutkan. Kita akan melanjutkan tentang peta perjalanan hidup manusia. Tentang bagaimana kita, dari mana kita berasal, mau ngapain kita di dunia, dan kemana kita akan pulang nanti. Kalau kita mengerti ini, maka kita akan tenang menjalani hidup dunia. Gak ada galau, gak ada risau, yang ada hanyalah ketetapan hati dan kebahagiaan. Kenapa? Karena kita ngerti betul, kita faham betul kita ini dari mana, kita untuk apa, dan kita akan pulang kemana. Dan itu pasti. Sebelumnya saya ingin tanya dulu, kira-kira kalau ada jam seperti ini, jam ini mahal atau murah? Mahal. Tahu dari mana? Tahu dari mana? Desain. iya, memang desainnya gak nipu ya. Oke kira-kira yang membuat mahal apa? Bahan bakunya, bahan bakunya bisa jadi karena ini lapis emas 24 karat. Yang membuat mahal lagi kira-kira apa? Tampilannya bisa jadi. Apalagi yang kira-kira membuat mahalnya? Fungsinya? Fungsinya enggak karena fungsinya tetap jam. Tahu kira-kira harga jam ini berapa? Bisa disebutkan? Jam ini harganya 1,6 miliar. Jam ini dikeluarkan oleh pabrik jam di Swiss dan yang membuat jam ini mahal adalah jam ini diciptakan satu-satunya di buka bumi dan tidak akan pernah diulang. Produsennya bilang apa? Kalau ada yang menciptakan jam semisal ini mirip datanglah ke kami, kami akan mengganti 10 kali lipat dengan harga Anda beli. Berarti kalau belinya 1,6, digantinya berapa? 16 miliar. Pertanyaannya, apa yang membuat jam ini mahal? Bahan bakunya, teknologinya? Tidak, tidak itu. Tapi yang membuat jam ini mahal adalah jam ini diciptakan satu-satunya dan tidak akan pernah diulang. Kalau ada yang sama, boleh komplain. Ternyata jam ini personalized, limited edition, diciptakan satu untuk satu orang satu tidak akan pernah diulang. Pertanyaan saya jemaah yang dirahmati Allah. Siapa di sini yang punya sidik jari? Coba lihat jempolnya masing-masing. Ada gak jempol kanan kirinya dengan teman-temannya sama jempolnya? Beda. Masya Allah. Manusia yang hidup sekarang di muka bumi jumlahnya ada 6 miliar. Ada 6 miliar sidik jari beda semuanya. Walaupun kembar, walaupun si A sama si B hanya beda 15 menit kelahirannya. Sidik jarinya beda. Tawarak Allah, Maha Suci Allah. Allah menciptakan satu orang, satu tidak sama. Dan itu 6 miliar yang hidup sekarang. Bayangkan manusia-manusia yang pernah hidup. 1300 tahun yang lalu sidik jarinya juga beda dengan yang sekarang. Artinya apa? Artinya setiap manusia kita itu mahal. Kita itu spesial, tapi sayang. Kita gak tahu diri. Diciptakan fi ahsani taqwin. Nanti kalau belajar bahasa Arab. Kalau hasan itu baik. Ihsan itu baik. Tapi kalau fi ahsan. Itu dia the best. Ya Allah bilang apa? Kami ciptakan manusia itu fi ahsani taqwin. Dengan sebaik baik bentuk. Bayangkan kalau sidik jari kita adalah personalized. Kalau sidik jari kita itu satu orang satu. Berarti kita diciptakan spesial. Dan tidak ada yang sama, rizkinya beda, jodohnya beda, ajalnya beda, urusan dunia dan akhiratnya juga beda. Oleh karena itu, karena kita diciptakan mahal, maka gak pantas kita melakukan tindakan-tindakan murahan yang justru menghinakan yang menciptakan kita. Karena kita ini mahal, maka tunjukkan bahwa kita ini mahal. Bagaimana caranya? Jadilah hamba Allah sesuai dengan penciptaannya. Jamaah yang dirahmati Allah, kita semua pernah merasakan masa seperti ini. Atau ada di antara kita yang enggak pernah masa seperti ini? Tiba-tiba begitu lahir langsung besar, tiba-tiba langsung lahir langsung gede, langsung ada jenggotnya. Ya, masa seperti ada. Pertanyaan saya, bisakah masa ini diulang? Andai kita punya uang sebanyak dunia dan seisinya, untuk kembali ke masa ini, enggak bisa. Apa artinya? Waktu tidak bisa dibeli. Waktu tidak bisa dibayar meskipun kita punya uang banyak dia nggak bisa diputar kembali dan dia sampai-sampai Allah bersumpah atas nama waktu tidak ada Tuhan bercuali Allah Subhanahu Wa Taala bersumpah atas nama waktu bahwa waktu itu tidak mungkin kembali pulang dari sini tolong buka-buka lagi albumnya perhatikan wajahnya masing-masing adakah beda antara kini dengan masa lalunya pasti berbeda. Artinya apa? Waktu terus berjalan mendekati titik akhir kehidupan kita dan kita tidak sadar bahwa sesungguhnya apa yang sedang berlangsung adalah detik-detik di antara pertemuan kita dengan rob kita. Masa seperti ini juga pernah kita lewati. Yang belakang gak usah diperhatikan, ini penampakan. Ya. Coba masa seperti ini. Kita pernah melewatinya dan saya punya koleksi fotonya. Foto-foto SD saya lagi naik sepeda, sekolah, ada semuanya. Dan saya melihat foto-foto itu saya bisa nangis sendiri. Kenapa? Karena masa-masa itu indah. Masa-masa itu masa anak-anak. Masa kemudian saya tidak memikirkan beban sebesar beban saya sekarang. Masa-masa yang tidak akan pernah saya bisa putar kembali. Dan dia terus berlalu. Masa ini juga kita lewati. Tapi tidak ada satupun yang sadar sesungguhnya bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam 1400 tahun yang lalu sudah berpesan kepada kita. Apakah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam jadilah engkau di dunia ini seperti orang asing bahkan seperti orang yang sekedar lewat. Coba bayangin. Jadi kita di dunia ini seperti orang mampir, seperti orang asing, kita asing dengan dunia, dunia juga asing dengan kita. Tiba-tiba kita lahir ke dunia, kita bingung kenapa ada di Bogor, kenapa ada di Bandung, kenapa ada di Jakarta, kenapa ibuku si A ya, kenapa ibuku si B ya. Apa kata Rasul, jadilah kalian di dunia ini seperti orang asing atau bahkan seperti orang yang sekedar lewat. Ibaratnya apa? Ibaratnya saya ketemu sama bapak di kilometer 57. Saya bilang, loh, pak kok ada di sini? Beliau juga tanya ke saya, Ustadz kok ada di sini? Saya mau ke Bandung pak. Apa kata beliau? Saya juga mau ke Bandung Ustadz. Saya bilang sama si bapak, Pak, saya duluan ke Bandung ya Pak? Apa kata beliau? Ustadz, diluanlah ke Bandung. Saya pun pasti nyusul. Dua tahun lalu, saya masih ingat banget, masih satu panggung sama uje. Parfumnya, saya masih ingat. flash Flashdisknya ada ketinggalan di tas saya. Apa kata beliau? Dua bulan sebelum Ramadan, dua tahun lalu. Ustadz Fatih, tolong copy filenya, ini flashdisknya. Oh, Oke okay, Ustadz saya kopi. mau yang mana? Kalau bisa semua Ustadz, soalnya mau saya pakai. Boleh, boleh, boleh, saya kopi semua. Apa kata beliau? Beliau bercanda. Ustadz kopi semuanya, jangan lupa ya, nanti kalau bisa selesaikan hari ini, kalau enggak antar ke rumah. Apa kata beliau? Kalau Ustadz enggak antar ke rumah, nanti saya nuntut di sana loh. Dua minggu setelah pertemuan itu, beliau berangkat ke sana, dan saya pun besok akan menyusul beliau. Maka ketika teman-teman mengundang di sini, saya bilang apa? Jangan-jangan pengajian malam ini pengajian terakhir, jangan-jangan maghrib kita tadi ini maghrib terakhir, jangan-jangan isak kita tadi isak terakhir, jangan-jangan pelukan kepada anak dan istri saya tadi pagi kemarin pagi itu adalah pelukan saya yang terakhir. Saya tatap mata anak saya kemarin. Abang, Abi pergi ya nak? Abi jangan pergi, Abi jangan pergi. Abang kan nggak ada kawannya. Gimana kalau Abi perginya besok subuh aja? enggak nak, Abi pasti pergi dan Abi juga pasti pergi, abang sendiri Abi sendiri, saya peluk anak saya kenapa? jangan-jangan ini pengajian terakhir besok dapat kabar di sosial media innalillahi wa inna ilahi roji'un Ustadz Fatih Karim wafat sepulang dari Al-Latif enggak ada yang tahu sama seperti pertemuan saya dengan Uje, saya masih ingat flashdisknya ketinggalan begitu beliau wafat saya kunjungin rumahnya saya mau ngomong, taat ini flashdisk cuma kan enggak mungkin Ya, akhirnya saya bilang, ya Allah ini flash disk gimana dong? Gak sempat nganter. Artinya apa? Orang yang dulu ada di tengah kita, sekarang tidak ada. Kenapa? Dunia asing. Dunia bukan tempat kita. Kita bukan di dunia, tetapi kita milik akhirat. Oleh karena itu maka Rasulullah SAW kemudian ditegaskan oleh Allah SWT di Quran Surat Al-Baqarah ayat ke-28. Bagi saya secara pribadi ayat ini dahsyat luar biasa. Bagi yang punya Quran silahkan simak terjemahannya, bagi yang tidak kita terjemahkan bebas. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Kaifatakfuruna billahi wa kuntum amwatan fa ahyakum summayumitukum summayuhyikum summa ilaihi turja'un. Apa kata Allah? Kaifatakfuruna billahi wa kuntum amwatan. Allah menggunakan kalimat tanya, kaifatakfurun. Apa kata Allah? Kalau terjemahan bebasnya begini. Aku heran sama kalian, hei manusia. Kenapa kalian bisa durhaka kepada kami? Kenapa kalian bisa durhaka kepadaku? Padahal dulu kalian itu kami matikan, lalu kami hidupkan, lalu kami matikan, lalu kami hidupkan. Lalu kepada kami kalian semua dikembalikan. Allah heran. Padahal Allah itu ke manusia, itu kayak tombol on-off. Dipencet on, dipencet off. Dipencet on, dipencet off. La haula wala kuata illa billah. Gak punya daya upaya. Tapi manusia bisa mengkufuri Allah. Maka Allah bertanya, kaifat furun? Apa kata Allah? Wakuntum amwatan. Padahal dulu kalian mati. Awalnya saya bingung, maksudnya dulu kita mati seperti apa? Ketika istri saya hamil di USG. Seret, seret, seret. Saya tanya sama dokternya. Dokter, Anak saya sudah ada nyawanya belum? Apa kata dokternya? Bapak lihat aja di layar, denyut jantungnya udah ada belum? Belum, Dokter. Memang, Pak, anak Bapak cuma segumpal darah yang mati, tuh. Benar, mati. Apa kata Allah? Summa yumitukum fa yuhyikum. Lalu dari mati yang segumpal darah, bayangin, Pak. Bayangin, Bu. Bayangin teman-teman semua, kita tuh cuma segumpal darah yang kalau dibuang cuma merah hitam begitu. Tiba-tiba Allah katakan apa? Faahyakum. Lalu kami hidupkan kalian. Tiba-tiba punya mata, bisa melihat. Tiba-tiba punya telinga, bisa mendengar. Tiba-tiba punya hati, bisa merasa. Dan kemudian apa kata Allah? Sumayyitukum. Uje, sumayyitukum. Gitorolis, sumayyitukum. Ya, siapa lagi sumayyitukum? haji Zainuddin M Z, sumayyitukum. Fatih Karim, sumayyitukum. Antum Pak, sumayyitukum. Antum, yumi tukum. Tidak ada yang tidak yumi tukum. Karena ini adalah fase perjalanan hidup manusia yang harus dilewati. Selesai. Belum. Apa kata Allah? Allah kemudian menunjukkan ayat kuasanya. Allah katakan, Suma Setelah mati kemudian dihidupkan. Antum bertanya. Ustaz, kalau mati dihidupkan masih oke okay, Ustaz. Tapi kalau kemudian sudah mati jadi tulang belulang tiba-tiba hidup. Tidak logik Ustaz. Mas... Kang, pertanyaan saya Mana lebih mudah bagi Allah Menciptakan yang tidak ada Jadi ada atau sudah ada tinggal dipanggil Dua-duanya mudah bagi Allah Allah cuma katakan apa? Setelah kematian kita Maka kita dihidupkan Selesai? Belum Apa kata Allah? Suma ilaihi turja'un Kemudian kepada Allah kalian semua dikembalikan. Pertanyaan saya, adakah kematian yang selanjutnya? Tidak. Berarti kehidupan di akhirat kita dalam kondisi hidup atau dalam kondisi mati? Dari mana kita tahu? Dari ayatnya. Perhatikan ayatnya. Yuhyikum suma ilahi turjaun dikembalikan kepada Allah dalam kondisi hidup. Gak percaya? Buka surat An Naba. Di situ ada kalimat apa? Ilhami ma, wogosako. Minuman penduduk neraka adalah nanah nanah yang mendidih. Jemaah yang dirahmati Allah, saya itu orangnya penasaran. Akhirnya saya datang ke rumah sakit Tebet. Saya beli nanah. Kalau mau dicoba boleh. Datang ke rumah sakit di sini, ya. Cari aja rumah sakit, bilang aja sama bidannya. Mbak, maaf, teh maaf, ada nanah nggak? Nanahnya siapa? Nanahnya pasien. Biasanya nanah-nanah yang membusuk itu, itu dikumpulin sama rumah sakit mau dibuang. Nah antum datang ke situ, antum minta. Terus bagaimana? Saya bawa nanahnya ke rumah, saya didihkan, cetek. Nanah itu, masya Allah, saya enggak tahu kenapa Allah menyebut di Quran itu nanah. Ternyata baunya top. Begitu didupkan, cetek. Istri saya turun lah dari, dari lantai dua, cetek, tak, tak tak tak tak tak Bi, bau apa ya bi? Bau banget. Abi Allah, bangke di mana ya? Bukan mi, bukan bangke. Kenapa? Ini Abi lagi manasin nanah. Ih, si Abi mah kurang kerjaan. Buat apa kata istri saya? Enggak, Mi. Abi takut jangan-jangan nanti Abi minum nanah. Jadi sebelum minum nanah di situ, Abi tuh pingin ngerasain nanah mendidih tuh gimana. Wah, si Abi mah istri saya masuk kamar mandi langsung muntah-muntah muntah-muntah. Munta, munta. Kenapa? Nanah itu, Kang. Dia kayak es alpukat. Agak hijau. Ya, jangan muntah loh, jangan muntah di sini. Kasian DKM nanti ngepel di sini. Ya, dia kuning, pekat, agak kehijauan, baunya masya Allah. Akhirnya gimana? Nanah yang mendidih itu kemudian saya taruh gelas. Dan perhatikan kalau nggak percaya boleh uji sendiri karena saya sudah nguji Nanah itu kalau sudah menggumpal, sudah mendidih, dia gumpal, kayak ingus. Ya, begitu ditaruh plak, plak, plak, plak, plak. plak kemudian saya pegang gelasnya, saya bayangkan, ya Robby, kalau aku nanti minum nanah mendidih beginilah. Kenapa? Karena yuhyikum suma ilahi turjaun. Begitu dipegang, panas, gelasnya pecah, lantai saya semuanya nanah di mana-mana, akhirnya saya pel. Begitu saya pel, dua bulan saya trauma ngelihat alpukat sama susu. <laughs> gak percaya kang, boleh kang, uji kalau gak percaya, uji nyali lah. Pulang dari sini, ah, manyah, Ustaz Fatimah, Waduh meren, boleh sok. Bilang aja rumah sakit biasanya sama rumah sakit dikasih nanah-nanah itu. Nah nanti antum didihkan, terus antum coba. Belum didih aja baunya masya Allah, amis kang. Dia hanyir amis, bau bangkai lebih bangkai dari bangkai. Dan apa kata Allah? Ilhamima <tik> wagosako minuman penduduk neraka nanah-nanah yang mendidih. Pertanyaan saya, berarti penduduk neraka hidup atau mati? Hidup. Buktinya nya minum. Allahu Rabbi, berani banget antum menggosip, menggibah, menjelekan saudara antum sendiri, melarang aktivitas dakwanya, padahal itu adalah minuman nanah. Berani banget antum melakukan hubungan seks di luar suami istri, berani banget antum hubungan sesama, padahal kalian akan meminum nanah yang mendidih, itu saya bayangkan. Berarti pertanyaan saya, kalau begitu penduduk surga, apa kata Allah? Penduduk surga itu minum dari gelas-gelas yang terbuat dari emas. Mereka minum air susu. Pertanyaan saya, berarti penduduk surga hidup atau mati? Hidup. Bahkan apa kata Allah? Mereka berkumpul bersama anak dan keluarganya. Hidup. Yuhyikum summa ilahi turjaun. Oleh karena itu jamaah yang dirahmati Allah. Kita faham betul. Bahkan Allah subhanahu wa ta'ala katakan apa? Mereka minum nanah yang mendidih itu seperti unta yang kehausan. Kang, coba ke kebun binatang Tanya sama pakar kebun binatang Bagaimana unta kehausan Unta, setahu saya, saya pernah searching Unta itu haus kalau jalannya 100 mil Dan kalau haus Dia bisa minum 100 liter 10 menit Itu tidak hauskan enggak kehausan Kalau unta kehausan, kebayang minum nanahnya Dan parahnya lagi apa? Apa kata Allah di Quran Surat Yasin Dan di Quran Surat yang lainnya? Kami bakar kulit mereka, kami ganti kulit yang baru. Berarti orang neraka hidup atau mati? Hidup. Pakai saya bilang, Antum berani banget melakukan hal-hal yang mengundang azab Allah. Mengundang kalimat tanya bagi Allah. Kaifat ta'furun, kata Allah. Bagaimana kalian bisa durhaka kepada Allah? Oleh karena itu jamaah yang dirahmati Allah. Kita ini orang asing. Kita ini orang safar. Kita ini bukan siapa-siapa di muka bumi. Kita cuma numpang. Kita berasal dari Allah. Dan kita akan kembali kepada Allah. Dunia cuma tempat berhenti sejenak. Karena dunia terminal kedua dari empat terminal yang harus kita lewati. Terminal pertama alam rahim sudah lewat. Sekarang terminal kedua. Besok antum masuk terminal ketiga hati-hati kang, yang ditunjuk Ustad dijubah Allah kang. <tuh> Apalagi nunjuknya di masjid kang, ya siapa tahu kang beneran pulang dari sini dapat kabar Ustad wafat yang kemarin ditunjuk Allah Akbar, bener kang. hati-hati kang, ya, karena bisa jadi pulang dari sini, ya atau dari mana, eh ya. namanya ajal itu dimanapun. Ya, Oleh karena itu memang betul-betul kita syafar Dan setiap orang akan punya garis lintasan batas masing-masing Dan garis lintasan itu sudah jelas Rizkinya gak akan ketuker Jodohnya sudah ada gak akan ketuker Ajalnya gak akan cepat Enggak akan lambat, la yastakhiruna syaa'a wa la yastadimun, enggak bisa dipercepat, enggak bisa diperlambat. ajal semua sudah Allah tentukan sehingga kita sampai ke titik akhir kehidupan kita pun kita pun beda-beda. Ada orang yang sampai lintasan sini, ada orang yang sampai lintasan sini, ada orang yang di sini, ada orang yang baru keluar langsung selesai. Oleh karena itu jemaah yang dirahmati Allah. Dunia yang kita kejar-kejar ini, dunia yang terus tidak akan pernah kita puaskan ini. Ternyata apa kata Umar bin Khattab? Kata Umar bin Khattab radhiyallahu letakkanlah kehidupan dunia itu dalam genggaman tangan Anda. Taruh di tangan aja dunia itu. BMW tadi yang belum digeser, taruh di sini. Ya, kata Aa apa? Punya mobil banyak itu kayak tukang parkir. Kalau diambilin malah apa? Diarahkan mau keluar kang, mangga sini kiri kiri kiri putar balik, ya sip keluar mau ngambil juga ambil, dunia tuh di sini kang. Ini yang namanya apa? Ini yang namanya zuhud. Jadi zuhud itu bukan compang camping bajunya, bukan nampaknya kere, bukan dia orang kaya kang, mobilnya banyak, rumahnya banyak, tapi apa? Semua di sini. Agak nah, bapak mau ambil? Gitu, dunia tuh di sini kecil. Loh. Tuh Umar tuh ngajarin. Umar, Masya Allah, Umar itu konon pedangnya, pedangnya itu 1,5 meter tingginya. Jadi segini, kalau pedangnya 1,5 meter, gak mungkin orangnya 1,65 kayak saya. Susah nyambut pedangnya, Kang. Berarti kalau pedangnya 1,5 meter orangnya, uh, kang. dan pedangnya itu, pedang Umar bin Khattab Al-Farouq, itu sekali tebas, bisa 30 leher putus, Kang. Ini ada berapa nih? 2 4 6 8 10 12 apa? putus semuanya. Umar itu zuhudnya luar biasa. Kepala negara terhebat di zamannya dan dia adalah kepala negara paling luas wilayahnya tapi bajunya banyak tambalan. Kenapa? Dunia di sini sama dia. Mau? Nah, ambil. Kecil. Kenapa? Karena dunia diciptakan untuk bersujud kepada manusia, bukan manusia yang bersujud kepada dunia. Itu zuhud keren nih. Orang zuhud keren. Kaya, tapi kekayaannya biasa aja gitu. ya. Jadi orang zuhud itu hebat, dahsyat. Kenapa? Karena dia faham betul harga dunia. Berapa harga dunia? Rasul katakan, dunia itu dibandingkan akhirat. Seperti kalian mencelupkan tangan ke dalam lautan, angkat, lihat air yang menetes di jari jemari kalian. Itu nikmat dunia dan seisinya. Akhirat lautan ini. Ya Allah, jauh banget kang. Dulu pingin banget beli mobil. Udah dapat mobil gimana rasanya, Kang? Biasa aja, Pak. Komok di Jakarta, macet, biasa. Biasa, gak ada nilainya. Dulu pingin banget beli iPhone, plus udah punya gimana? Biasa aja, gak di cas malahan. Ya, Taruh-taruh aja gitu. Mau ambil. Ya. Dulu pingin banget nikah, udah nikah gimana rasanya, Kang? Biasa aja. Yang ngomong biasa aja berarti gak bahagia itu ketahuan. Iya Ustaz, dulu tuh pingin banget nikah. Udah nikah, Gening kia Ustaz. Iya, ngankih. Ngan itu Kang. Aku terima nikahnya, aku nikahkan kamu. Aku terima, bahkan lebih parah lagi. Cuma ngomong gini, kobiltu, sah. Aku terima, selesai. Cuma gitu doang, Pak. Iya, iya. Kia gening kia, iya udah. Mohon maaf ya, yang sudah bersuami-beristri. Mohon maaf ya, jima. Berapa lama nikmatnya? 아야gang sejam, oh bohong sejam. Ya, sejam moal mungkin 15 menit, 20 menit, udah segitu doang. Tapi kok berani ya orang-orang berzina gitu loh. Gila benar-benar saya bilang otaknya oh, enggak ada enggak ada malunya sama Allah. Allah bilang, "Kaifataka furun?" kata Allah. "Ya Allah, Rabbi cuma nikmat setitis, berani mengabaikan selautan. Gara-gara nikmat setitis, seorang muslimah, Pak, tolong jangan PHK saya, Pak. Kenapa? Bapak bilang kalau saya tetap kerja dengan hijab syari saya enggak diterima kerja di sini Pak. Tolong Pak, terima saya Pak. Enggak bisa mbak, kantor kita profesional. Kantor kita ini kantor profesional. Kantor multinasional, korporat. Kalau pakai hijab syari, keluar. Apa kata perempuan tadi? Baik Pak, besok saya enggak akan pakai hijab syari. Dia ganti akhirat dengan dunia yang setetes. Antum, pergi pagi, pulang petang, pendapatan pas-pasan, pantat peot punggung pegel, pala pusing pingsan-pingsan. 15 P ngejar dunia. Apa kata kantor? Pak ada meeting pak. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Pak, zuhur pak. Sebentar lagi, ini meeting. Kalau anda mau keluar, keluar. Akhirnya apa? gak zuhur. Udah lewat asar. Asar juga pak, kita tadi gak zuhur pak. Pak asar tadi gak lewat pak. Kenapa? Kita mengganti setetes dunia dengan, maaf, lautan diganti dengan setetes. Bodohnya luar biasa. Bodoh benar-benar. Oleh karena itu apa yang kita kejar? Dunia ini, berapa lama dunia ini? Ini kakek, ini cucunya. Manusia zaman ini hidup di rata-rata 70-63 tahun. Rasul kita 63 tahun. Berarti kita mirip-mirip dengan umur Rasulnya. Dan perhatikan baik-baik, orang akan diwafatkan sesuai kebiasaannya. Ada hadisnya. Pertanyaan saya, Antum kebiasaannya apa? Ustaz saya kebiasaannya futsal. Hati-hati, lagi main futsal. Ustadz saya e, kebiasaannya e, ngaji. iya, kayak sahabat saya baru kemarin sebelum Ramadan. Namanya Safrudin, Adik kelas saya di UNPAD. Saya D3 di Pajajaran. S1 di IPB. Saya anak Jatinangor. Jadi ketika kemudian dia mau wafat, dia lagi ngisi kajian, dia pegang kitab. Dia pegang kitab, dia bilang ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kemudian begitu dipegang, dia langsung batuk keluar darah dari hidungnya. Kemudian dia bilang, Ustaz bisa minta sama moderatornya, bisa minta tisu Ustaz. Begitu kasih tisu, loh kok darah semua. Dikiranya ingus biasa, rupanya darah semua, ngucur. Ya? Yang sebelah bilang, Ustaz kok antum banyak darah begitu? Gak tahu nih kok begini ya. Terus tiba-tiba kepalanya pusing, langsung apa? Ustaz tolong antarkan saya ke rumah sakit. Blok langsung wafat, udah. Wafatnya lagi kajian. Kenapa? Hidupnya banyak ngisi kajian. Hati-hati, wafat sesuai dengan kebiasaannya. Orang yang biasa main futsal, wafatnya lagi main futsal. Orang yang wafatnya lagi berzina matinya di atas perut pelacur. Kemarin kejadian, di mana? Di Ancol, seorang anggota wakil rakyat pakai mobil Alphard hitam, kacanya hitam. Dibawa ke Ancol, mobil goyang. Dia kira mentang-mentang hitam semua, Malaikatul Maut gak bisa masuk karena gelap. Begitu dizina dihajar sama dia di mobil itu, Allah kemudian ambil. itu Langsung mati di atas perut pelacur. Pelajarannya apa? Lain kali kalau mau berbuat tuh pikir panjang. Mendingan ini Allah Akbar, Allah Akbar. Ah alatif ah siapa tahu wafatnya di alatif gitu. Iya pulang dari sini. Apalagi ah ngunjungin ibu ah siapa tahu pas lagi sungkem wafat. Wah itu enak. Ini Masya Allah pulang dari sini. Minum topi miring. Wafat topi miring gak keren kan? Ah Masya Allah Rabbi ya. Nah oleh karena itu, apakah ini masa yang lama? Tidak, sebentar. Kenapa? Karena kalau kita nanti berbangkit, kita seperti di dunia ini sore atau siang hari saja, kata Allah SWT. Oleh karena itu, mari kita jalan-jalan ke sebuah tempat yang namanya Yaumil Mahsyar. Apa itu yaumil masyar? Yaumil masyar itu tempatnya putih bersih, tidak ada kelokan di dalamnya, manusia pertama sampai manusia terakhir dikumpulkan seperti ini. Disusun rapat-rapat, seperti anak panah dalam wadahnya, berapa lama di yaumil masyar? 50 ribu tahun. Nanti disusun kayak gini kang Berdiri semua. Aisyah langsung tanya, Wahai Rasulullah, manusia pertama sampai manusia terakhir kumpul semua? Ya, laki-laki perempuan dicampur. Ya kata Rasulullah. Tidak pakai baju sehalai pun. Tidak. Aisyah maklum pemalu luar biasa. Apa kata Aisyah? Ya Rasulullah, kalau begitu nanti kami malu. Kami saling melihat aurat. Kami malu ya Rasulullah. Apa kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? "Wahai Aisyah istriku tercinta. Beratnya dosa dan pertanggungjawaban kita menyebabkan kita enggak pernah lagi peduli kanan dan kiri kita. Sebentar lagi kita akan pindah ke Yaumil Mahsyar. Maka sebelum kita masuk ke dalam perjalanan hidup manusia yang berikutnya kita sudah dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menunaikan salah satu kewajiban kita sholat fardu isya berjamaah. Wallah alam syawab. Asalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Baik, sahabat yang dirahmati Allah, e, kita lanjutkan. Tadi kita sudah sampai kepada bahwa kita akan sampai kepada sebuah tempat yang Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam kabarkan sebuah tempat di mana Rasul tidak mungkin berdusta atas perkataannya bahwa Allah Subhanahu Wa Taala menyatakan wa mayantiku anilhawa inhuwa illa wahyuha dan tidaklah yang diucapkan Muhammad itu hawa nafsu melainkan wahyu semata sahabat yang dirahmati Allah kebetulan kita juga hari ini live di Radio 99ers, ya. kita juga didengarkan oleh banyak orang mudah-mudahan yang setiap yang mendengarkan membawa perubahan. Ya. Oleh karena itu maka yaumil mahsyar ini adalah haqqo, tadi ketika imam membaca hadhal yaumil haqqo, jadi hari itu adalah hari yang benar la ruibafi tidak ada keraguan sedikit pun berarti kita nanti akan kumpul semua seperti ini disusun rapat-rapat seperti anak panah dalam wadahnya mirip seperti ini laki-laki perempuan campur disusun seperti anak panah dalam wadahnya manusia pertama sampai manusia terakhir ada di sana dan tidak menggunakan baju sehelai pun lantas Aisyah bertanya, ya Rasulullah, kami malu nanti diantara kami saling melihat aurat. Apa kata Rasul kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam bagi da tercinta tersenyum dan mengatakan, wahai oh Aisyah istriku tercinta, beratnya dosa dan pertanggungjawaban orang masing-masing dan cemasnya mereka terhadap dosa dan amal-amal mereka mengakibatkan mereka tidak akan sempat lagi melihat kanan dan kiri mereka karena mereka sudah sibuk. Ya Rob. Apakah amal sholat-sholat kita diterima? Ya Allah sedekah hamba diterima atau ditolak? Ya Allah Ya Allah haji hamba diterima atau ditolak? Ya Allah Ya Allah puasa hamba diterima atau ditolak? Ya Allah Di sinilah penentuannya hari di mana tidak ada pertolongan Hari tidak ada naungan kecuali naungan Allah Saya berdoa, bermohon kepada Allah Semoga antum masuk dalam tujuh golongan yang Rasul kita sebutkan Apakah Rasulullah SAW ada tujuh golongan yang mereka akan mendapatkan naungan Allah tatkala tidak ada naungan kecuali naungan Allah. Salah satunya adalah pemuda-pemudi yang hatinya terpaut sama masjid. ya Kangen sama masjid, sukanya di masjid. Ngidupin masjid buat kegiatan. Saya terus terang saya tani nanti ingin ketemu dengan yang desain poster Saya follow tuh Instagramnya, posternya keren-keren banget. Ya, desainnya kekinian kata orang ya. Kenapa? Hatinya terpaut sama masjid Pokoknya masjid ini tempat tempat gaulnya tuh di masjid Hidupnya di masjid Jadi marbut dong Ustadz Bukan Tapi hatinya di masjid Senantiasa begitu panggilan solat tiba ke masjid Betah di masjid Duduknya betah di masjid Cinta sama masjid Mereka adalah tujuh golongan Di antaranya adalah pemuda-pemudi yang hatinya terpaut dengan masjid Salah satunya apalagi Orang yang meneteskan air mata pada saat dia sendiri dan dia tidak ada yang melihat kecuali Allah di tengah sholat malamnya. Mudah-mudahan kita di yaumil masyarakat nanti bertemu dalam kondisi baik. Sahabat yang dirahmati Allah, setelah itu kemudian Allah subhanahu wa ta'ala memberikan kepada kita kesempatan. ya Ini kok belum koneks ya, apanya kira-kira ya. <coughs> Mohon maaf. Hmm, bisa jadi ada eh, sebentar ya. Mohon maaf sedikit. <coughs> ada gangguan. Ini baru setengah materinya ya. Ya. Udah kan ya? Nah, anehnya dia kok enggak connect ya? Oke. Okay. Ya. Allah Subhanahu wa taala di dalam Quran surat Al-Anbiya dikatakan kulun nafsin zaikatul maut setiap yang bernyawa pasti akan merasakan mati dan mati itu enggak usah ditakuti Kang la yastakhiruna syaa ah, dia enggak bisa dipercepat enggak bisa diperlambat bahkan kalau sudah tiba masanya maka kita hanya siap menerima Jamaah yang dirahmati Allah Tiga hari sebelum Ramadan tahun kemarinin tahun ini Ibu angkat saya wafat. Padahal dua minggu sebelumnya saya masih makan bareng sama beliau. Saya suka banget ya, maka salah satu makanan kesukaan saya itu yang dibuatkan dibelikan oleh ibu angkat saya itu itu sumsum. -sum. Tahu tulung sumsum? -sum? Ah, yang di dalamnya ada sumsum -sum itu. Ah itu dibeliin, dibuatin ke saya, minumnya pakai sedotan. Saya masih ingat. Apa kata ibu angkat saya, saya manggilnya mama dia bilang apa, ini sum-sum kesukaanmu, saya potong-potong daging-daging di pinggirnya, kemudian saya minum saya <tuh> tatap wajahnya, kemudian saya bilang, maaf, terima kasih ya apa kata ibu saya ini, ibu yang angkat saya ini sakit kanker payudara, dua payudara yang sudah dipotong tubuhnya gosong, karena kemo, jadi hancur sel-sel tubuhnya untuk tumbuh lagi tidak bisa kemudian saya peluk dia Tenang mak lebaran tahun ini pulang. Karena tahun lalu saya enggak pulang. Sibuk khotib di mana-mana, khotib Idul Fitri dan agenda yang lainnya. Pulang ya nak ya, lebaran tahun ini pulang ya nak ya. Saya udah bilang, iya ma, pulang, pulang. Dan ternyata apa? Begitu saya pulang, adik saya kebetulan sedang main di rumah saya dan Bang, mama sudah tidak ada. Ibu angkat saya tiga hari sebelum remantun. Menyusul kemudian, tiga hari sebelum Ramadan, setiga hari sebelum lebaran, suaminya, coba bayangkan, sehidup semati itu gitu kan. Istrinya wafat, boro-boro suami mikir nikah lagi. Enggak. Apa kata suaminya? Bapak enggak tega, Bapak enggak mau ngelihat mamamu sendiri di alam kubur, Bapak pengen nyusul. Dan Allah mengijabah doanya, tiga hari persis sebelum lebaran, jadi terpisah sebulan, suami tercinta, menyusul istri tercinta. Jadi Lebaran tahun ini saya sungkem langsung di dua makam, makam ibu angkat saya di sebelah dan makam bapak angkat saya ya, di sebelah kanannya. Satu dekatan liang lahatnya. Ajal laya stakhirun ashaa walayya stakdimun. Oleh karena itu jamaah yang dirahmati Allah. Kita faham betul bahwa ajal itu bisa datang dimanapun dan bisa datang kapanpun. Perhatikan baik-baik pemain bola ini. Siapa yang sangka Malaikatul Maut mencabut nyawanya pada saat dia sedang main bola. Ditarik ke belakang oleh Malaikatul Maut. Lalu Malaikatul Maut melipat-lipat tubuhnya. Lalu menekuk. Dan akhirnya orang ini wafat di tempat pada saat dia tidak sangka-sangka. Siapa yang sangka, siapa yang duga sedang asik-asik main bola ternyata malaikatul mau diperintahkan Allah untuk mencabut nyawanya, detik itu juga Masya Allah itu sakitnya luar biasa ditarik dalam kondisi miring ke belakang, kemudian dilipat ditekuk ke belakang hingga kemudian orang ini tidak kuasa dan tidak ada daya, direkam secara tidak sengaja dari sebuah hypercam wafat dalam kondisi kebiasaannya kebiasaan main bola, maka Allah juga akan anugerahkan demikian. Hati-hati dengan kebiasaan kita. Masya Allah. Begitu cepatnya. Maren juga begitu. Haji Mas Said, sore-sore masih main futsal. Habis maghrib mau isya, dia ngomong sama istrinya. Mah kok sesak ya dadah ya. Begitu isya, langsung pulang ajal bisa datang kapanpun. Begitupun satu tayangan berikut ini, ajal juga bisa datang pada saat sedang ngisi pengajian. Seorang ustad yang sudah cukup sepuh, ya, dia, kok gak muter ya, jadi, ini ada ustad yang satu tadi wafat sedang main bola, kalau ini enggak, ustadnya sudah sepuh, sudah tua, kemudian dicabut oleh Malaikatul Moro-Boro dengan sangat kasar. Tapi apa? Lembut sekali dicabutnya. Sehingga dia wafat dalam kondisi tersenyum dan dalam kondisi isi kajian. Pertanyaan saya, dalam kondisi apa Antum ingin dipanggil Allah? Tentu dalam keadaan husnul khotimah. Maka biasakanlah perbuatan-perbuatan baik, sehingga Allah subhanahu wa ta'ala nanti memanggil Antum pun dalam kondisi kebaikan. Jamaah yang dirahmati Allah. Oleh karena itu, kita sadar sepenuhnya bahwa dunia dengan segenap keisiannya ini adalah bukan tempat kita. Dia hanyalah tempat sementara, bukanlah tempat di mana Allah SWT tidak memberikan apa yang disebut dengan hisab atau hari pembalasan. Maka kita ingat bahwa Rasulullah Alaihi Wasallam bersabda dalam sebuah hadisnya yang diwetkan Imam Tirmizi, Manusia seakan-akan dikepung oleh 99 macam sebab-sebab kematian. Jika itu gagal mengenainya, dia tidak bisa lari dari yang namanya tua. Mohon maaf, perhatikan wajah masing-masing. Sudah mulai keriput-keriput. Kemarin saya dipijat sama anak saya. Begitu dipijat, anak saya bilang, Abi, Abi, kok Abi sudah mulai ada ubannya? Oh iya nak, berarti Abi sudah mulai tua. Coba antum ngaca, lihat kerutan-kerutan wajah, sudah berubah, tua. Dan antum tidak bisa lari dari kodoh Allah, dari ketetapan Allah, setiap kita pasti menemui masa yang namanya tua. ya Bolehlah, lagi muda, boleh, lakukan apa saja, tapi nanti pasti kita akan ketemu masa di mana masa itu disebut dengan masa tua. Begitu juga satu tayangan berikut ini, Tayangan yang menggambarkan kepada kita bahwa artis-artis hebat di zamannya mereka baru sadar bahwa dunia itu fana. Dunia itu sementara. Dunia itu tidaklah abadi. Ganteng dulunya. Sekarang tinggal begini. Cantik dulunya. Coba lihat akhirnya. Juga salah satu artis yang cukup terkenal. Wajahnya menjadi tua. Wajahnya menjadi rentah. Ini juga sangat terkenal. Dan di akhir hidupnya mereka sadar bahwa dunia ini tidak abadi. Bahwa dunia ini fana. Abadi hanya milik surga, hanya milik neraka. Dunia tidak ada yang abadi. Oleh karena itu jemaah yang dirahmati Allah. Saya ingin bertanya kepada kita semua. Kita ini mau kemana? Kita ini dari mana? Dan kita ini untuk apa di dunia ini? Kenapa? Karena tujuan ujung kehidupan kita Hanya ada dua terminal Terminal yang pertama Jannatun Naim Surganya Allah Dan terminal yang kedua Narujahannam Maka pilihlah Mau kemana tujuan kita nanti? Ustadz saya ingin ke surga Rasinya tapi belum layak Ini bagaimana? Kalau ingin ke surga Pastikan kita naik kendaraan Berteman Berkumpul bersama orang-orang penduduk-penduduk surga. Calon-calon penghuni surga. Jangan sampai kita mau ke surga tapi sikap dan tingkah laku kayak penduduk neraka. Ibarat teman saya naik bis, dia mau ke Bandung tapi naik bis Lampung. Gak nyambung, gak bisa. Pingin dapat istri solehah, lah antum Abu Jahal, gak bisa. Aisyah itu gak naksir sama Abu Jahal mas. Antum pingin dapat suami kayak Ali bin Abi Talib lah kitanya, tanya Masya Allah, si gak jurik ya gak bisa gak bisa ustad, ustad gimana sih ustad kok keluarganya sakinah begitu kok enak banget dia ya dapat istri loh suami itu cerminan istri kalau antum ingin dapat yang soleha, pantaskan diri antum kalau ada air di gelas airnya akan sebanyak apa akan sebanyak apa akan sebanyak gelas, kenapa? Karena memang pantasnya sebanyak gelas, kenapa? Wadahnya gelas. Ustadz berarti kalau kita ingin sebanyak ember, berarti gimana? Ganti wadahnya jadi ember, Enggak bisa. Orang segede gelas ingin rezeki segede ember, gak bisa. Itu hukum namanya apa? Sunatullah. Sunatullah itu gimana? Hukum Allah pada alam semesta yang kita gak bisa ubah dan Allah sudah tetapkan demikian. Orang yang soleh dipasangkan dengan yang soleha. ya Orang yang jahil akan dipasangkan dengan yang jahil. Itu sudah ketetapan Allah. Oleh karena itu jamah yang dirahmati Allah. Jangan main-main sama waktu. Malam ini berjanjilah pada diri kita. Jangan main-main dengan waktu. Karena waktu terus berjalan. Menghempas apapun yang ada di hadapannya. Dan waktu tidak bisa kembali. Walau hanya satu detik. Yuk kita balik lagi ke maghrib kita tadi bisa. Tidak bisa mahal banget. Dan sadarkah kita Allah subhanahu wa ta'ala sampai bersumpah atas nama waktu. Innal insana Demi masa kata Allah. Manusia itu rugi. Kenapa? Kecuali mereka yang beriman, beramal soleh. Saling menasehati dalam kesabaran dan saling menasehati dalam kebenaran. Oleh karena itu jamah yang dirahmati Allah. Waktu kita terbatas, bisa jadi besok kita pulang. Oleh karena itu, karena waktu kita terbatas, Allah subhanahu wa ta'ala meminta kita untuk menyatakan, Ya ayuhalladzina amanu, itakullah, waltanzur nafsu maqaddamat selihat. Wahai orang-orang yang beriman, bertakwa kepada Allah. Dan, hendaklah setiap diri, perhatikan apa yang akan dibawa pulangnya besok. Antum besok pulang bawa apa? Udah di dunia miskin. Udah di dunia kerek, di akhirat kerek. masyaallah, Allah. Rupi. Kalau antum di dunia masih sulit, gak apa-apa. Karena dunia sebentar. Sebentar sekali. Hanya beberapa menit jika dibandingkan dengan waktu di akhirat. Tapi apa yang akan kita dapat di akhirat? Kebahagiaan. Ketentraman. Dan itu abadi. Dan tidak lama dari waktu itu Allah subhanahu wa ta'ala akan jadikan kita manusia seperti ini. Besok kita akan seperti ini. Tubuh kita yang kaku. Tidak lagi bisa berkata-kata. Harta kita. Yang kita kumpulkan dan kita bangga-banggakan. Semuanya kita tinggalkan. Perhatikan baik-baik kain kafan, dia tidak bersaku. Tidak ada satupun harta yang bisa kita sisipkan di sana. Dan perhatikan baik-baik kain kafan putih bersih, tidak ada coraknya. Dan perhatikan baik-baik Rasul kita Alaihi Wasallam berkata, tiga yang akan mengiringi jenazah, dua akan kembali, satu akan menemani. Ya Rasulullah, apa yang menemani kami ya Rasulullah? Amal-amal soleh kalian. Siapa yang kembali ya Rasulullah. Maka para sahabat tertegur dan kemudian Rasul mengatakan. Harta dan keluarga kalian akan pasti kembali. Jamah yang dirahmati Allah. Kita datang ke dunia sendiri. Pulang juga sendiri. Kita datang ke dunia telanjang. Pulang juga kita telanjang. Lantas apa yang kita kejar di dunia ini? Apa? Puntang panting, puntang panting. Kejar dunia, gak habis-habisnya. Apa yang kita kejar? Apa yang akan kita bawa di hadapan Robul Alamin? Gak ada. Detik terus berlalu. Dan tidak terasa. Esok tempat tidur kita sudah berubah tempatnya. Rumah kita tidak luas. Hanya sekitar 2 meter x 1,5 meter. Ya may, yang dirahmati Allah, nanti kalau main-main ke rumah saya, boleh buka lemari baju saya. Di lemari baju kami sudah ada tiga kain kafan. Kain kafan saya, kain kafan istri saya, dan kain kafan putra saya. Pada saat kemarin mau berangkat, kain kafan itu saya pegang, kemudian saya cium. Bahkan kadang-kadang saya bawa, tadi gak kebawa ingin saya bawa, saya tunjukkan ke antum itulah baju kita sesungguhnya dan di lemari baju kami sudah lengkap dengan kapasnya, lengkap dengan tikarnya, lengkap dengan parfumnya sudah ada di lemari baju saya jadi besok kalau saya diambil dipanggil, doakan kami kami tinggal dibalut saja, sudah selesai harta, tahta semua yang kami upayakan semuanya selesai dan malam-malam tertentu kain kafan itu saya balut sendiri di kamar saya boleh dicoba di rumah. Ada dua PR dari sini. Pertama beli nanah mendidih, betul? Betul? masih ingat ya pesan saya. Yang kedua apa? Beli kain kafan. Caranya gimana Ustadz? Tolong kunci pintu, bilang sama istri jangan ada ribut-ribut di luar, matikan lampu, balut sendiri, Ya kapasnya taruh di sini Kang. Celup. Taruh di sini Kang. Celup. Terus tutup mata antum, kalau enggak nangis berarti hati antum membatu nangis sejadi jadinya itu. Itu film, film dari kecil sampai gede kayak diputar semua di sini. Ya. Coba jadi coba. Itu cara antum apa? Itu namanya tazkiratul maut, itu melembutkan hati itu. Ya. gini doang Dan antum cepat-cepat diantar, enggak boleh lama-lama. Jadi kalau besok antum jam 8 wafat, jam 12 harus di masjid jami langsung selesai. Gak bisa nunggu-nunggu, Ustadz sebentar Ustadz soalnya ibunya lagi di Netherlands, anaknya di Swiss, gak peduli. Jam 12 jamah udah kumpul semua, oke silahkan imam, udah imam. Apa kata saya? Dia memang gak pernah datang ke masjid, tapi sekali datang ke masjid langsung di depan imam, paham gak? Dia memang gak pernah ke masjid, tapi sekali ke masjid keren kang, imam aja kalah kang, imam sampai nunduk gini. Tuh, ingat nggak tadi pesan Imam kita? Jangan mendahului Imam, betul nggak? Ini bukan mendahului lagi Imam di belakang dia, pangkatnya tinggi banget, sampai Imam aja begini. Ini apa kata Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam? Tergesa-gesa perbuatan setan kecuali tiga, ingat ya? Tergesa-gesa, antum beli mobil tergesa-gesa itu setan pasti. Apalagi antum beli handphone tergesa-gesa itu setan itu. Antum ngambil pekerjaan tergesa-gesa, itu setan itu. Tergesa-gesa itu perbuatan setan kecuali tiga. Jadi tiga harus tergesa-gesa. Apa? Yang pertama, menguburkan jenazah. Jadi kalau antum besok pagi beneran jam 8, jam 12 di sini semuanya. Eh jamaah kita wafat, eh kemarin baru pengajian. Iya eh, udah, sholatkan, sholatkan. Cepat, langsung jam 12 diantar, udah cepat. Makin cepat, makin barokah. Jadi waktu uji wafat itu kan malam Jumat itu wafatnya. Jumat wafat, pas disolatkan di Masjid Istiqlal, itu lantai lima, penuh semuanya. Pertanyaan saya kalau Antum besok wafat, siapa yang nyolatin? Belum tentu. Kan? Jangan kira. Ya? Masya Allah. Yang pertama tergesa-gesa perbuatan setan, kecuali tiga. Yang pertama menguburkan jenazah, harus cepat. Yang kedua apa? Membayar hutang. Ayo, hati-hati yang punya hutang. Ini beli mie ayam, ngutang, gesek. Beli handphone, ngutang, gesek beli mobil, hutang, gesek hati-hati sama utang loh apa kata Rasulullah ini ada mayat pak, mayat Rasul begini datang wahai para sahabat ini mayat Ya. luruskan sofnya, mau sholat jenazah ceritanya begitu Rasul begini Allah langsung Rasul menurunkan tangannya dan Rasul bertanya maaf wahai sahabat apakah mayat ini ada hutangnya para sahabat menjawab ya ya, ya Rasulullah ada hutangnya berapa kata Rasul kita Dua dinar, antum tahu dua dinar? Cuma lima juta. Apa katanya? Dua dinar? Ya. Apa kata Rasul kita? Salatkanlah bagimu, Rasul pulang. Rasul jijik gak mau menyolatkan mayat yang ada hutangnya. Jangan senang lo punya hutang. Apa yang terjadi? Jubah Rasul ditarik, ya Rasulullah, tolong solatkan mayat ini ya Rasulullah. Kami yang bayar hutangnya. Ketika ada yang jamin hutangnya, baru kemudian Rasul bilang, luruskan sofnya. Baru Rasul solatkan. Yang kedua, harus tergesa-gesa kalau sudah ada dananya, cepat bayar hutang. Kenapa? Rasul jijik dengan mayat yang punya hutang. Jangan dikit-dikit utang dikit-dikit utang apalagi di Bandung, banyak tuh tempel-tempel gitu ya, enggak hutang, enggak keren. Betul enggak? Ada spanduknya itu. ya Bahkan apa? Bahkan ada kata-kata apa? Hutang, jaminan, tanpa BPKB, tanpa STNK, 3 menit cair, coba bayangin, fotokopi KTP 10 menit dia. ya Ini fotokopi belum apa, udah Bisa cair, hati-hati lo Kang. Apalagi hutang itu ada bunganya. Bunga itu riba. Riba itu, apa kata Rasul kita? 73 pintu dosa. bayangin banyaknya. Dosa yang paling kecil, pintu yang paling kecil kata Rasul. Itu seperti berzinah dengan ibu kandung sendiri. Allahu Akbar. Percuma antum haji. Percuma antum baca Quran. Percuma antum sholat malam. Kalau antum berzinah sama ibu antum sendiri. Ibu antum saja antum zinahi. Masya Allah Rabbi. Jijiknya betul. Berarti gimana Ustaz sekarang? Stop. hentikan Berhenti dari riba. Jangan coba-coba. Kenapa? Dalam kitab Al-Kabair dikatakan apa? Riba itu kategorinya dosa besar. Sudah, kalau mau beli mobil, beli. Kalau ada duitnya, beli. Kalau gak mampu, sabar. Diam. Jangan maksa. Jangan biar gaya, biar tekor. Asal kesohor. Gaya pakai mobil mewah, al hutang semua. Rumah gede, hutang semua. Nanti mati ditulis di nisan antum, Mr. Hutang di situ. Enggak usahlah kalau enggak ada masa sabar, enggak usah ngoyo. Capek, Kang, hidup pakai gaya orang, Kang. Saya ini ya, bukan mau bangkit-bangkit, bukan mau sombong. Hampir artis-artis yang hijrah itu ngaji dengan saya. Apa kata mereka? Tekwisnu Sirin Sungkar, ngaji dengan saya. Apa kata mereka? Ustaz, saya capek, Ustaz, capek. Orang naik alpat, saya pakai Velfire. Orang naik ini, saya pakai ini. Orang ke ini, saya ke sini. Apa akhirnya? Stres. Akhirnya gimana? Nyari Allah. Sekarang hijrah. Laudia Sintiabella. Masya Allah dulu. Bajunya na'uzubillah minjalik nih anak. Filmnya ngeri. Virgin. Coba bayangin. Ya sekarang gimana? Kemarin dia ikut umroh tahun lalu. Desember ikut umroh bareng saya. Begitu pulang umroh coba sekarang. Rambutnya aja gak kelihatan. Dia bilang apa? Capek ustad. Ngikutin selera dunia. Capek. Dewi Sandra coba dulu. Siapa yang gak tau Dewi Sandra dulu? Felix Sio, coba dulu, ateis, agnostik, cerdasnya luar biasa, tapi wah sombong ya Masya Allah. Mau diskusi malam, jam segini, saya diskusi jam setengah 8 sama Felix itu. Apa katanya, ada temannya Samsul yang bawa ke kosan saya, dia bilang apa, Sul, ini beneran Ustadz lo, iya. Ustadz kayak gini, ya. bener, emang bisa ngeladenin saya diskusi. Apa kata Samsul, jangan gitu, diskusi aja dulu. Bukan, Ustadz tuh dimanam mana udah tua, sepuh gitu loh jenggotnya panjang. Ini ustadz begini, emang bisa? Udah jangan begitu, jangan sombong, diskusi dulu. Akhirnya kita diskusi dari jam setengah 8, nih malam ini, sampai jam 5 pagi besok. Begitu jam 5, sudah tidak bisa menjawab apa-apa. Akhirnya, ashadu an ilaha illallah, wa ashadu anna muhammad rasulullah. Lihat sekarang gimana hasilnya. Luar biasa. Artinya apa? Artinya semua orang tuh bisa berubah. Yulia Rahman. Rumahnya cuma 5 menit dari rumah saya. Ngajinya juga dengan istri saya. Rambutnya dulu cakep banget. Gadis sunslip. Jauh bayangin. Gadis sunslip. Nutup rambut sehelai pun gak nampak. Lah teteh. Sunslip enggak, pentin enggak. Susah banget nutupnya. Masya ah, Saya bilang. Aduh, sombong amat sih saya bilang. mau Mau gimana sih rambutnya? Mana cantik rambutnya saya dibandingkan Yularaman. Bahaya angin, bukan finalis lagi. Gak di Sanslik, nggak main-main. Ya Sanslik senang banget sama Fatih Karim ini diangkat, gitu ya. Ya ini enggak Sanslik, enggak Pentin, enggak enggak tahu tuh yang apa? Orang Aring kali mungkin. Sombong banget. Artis orang-orang hebat loh banyak duit. Mereka hijrah sekarang, Masya Allah. Kemarin saya di Bank Bank Indonesia sama Berry Sain loko. Baru tiga bulan masuk Islam. Sekujur tubuh itu, taatuk semua. Dia bilang, Ustadz, Allahu Akbar. Saya itu sampai mulut berbusa, mau kejang-kejang juga. Pernah. Semua pernah saya. Sebutin Ustadz, ya enggak pernah. Cuali membunuh aja. Kemarin mukanya disiram sama air keras, sama fans fansnya lagi konser. Serat, terus hancur. Dia bilang apa? Capek Ustadz, capek. Ngejar dunia capek. Tuh, tempat pulang begini. Pulang dari Sulaiman, gitaris. Ya. Oke, oh, oke okay. okay lah kalian lakukan apapun sesukanya, tapi jangan lupa pasti pulang ke sini. Ya. Dan tidak lama kemudian setelah itu kita akan pulang sebuah tempat, tempatnya cuma begini doang. Kasur yang tadi empuk berubah jadi tanah liat yang dingin. Sendiri, anak puja anak ganteng gagah, punya istri cantik, punya mobil mewah, nggak dibawa. Perhatikan kain kafan. Saya PR pulang dari sini ikut gaya saya beli kain kafan taruh di lemari kain kafan itu semeter cuma dua puluh ribuan bahannya keras kang kasar nggak enak saya pakai itu panas saya balut sendiri tuh uh nggak enak banget berarti ya Allah kayak gitu dan tidak lama kemungkinan dua minggu dari sini perut antum mulai membesar dua minggu membesar mata antum hitam semua kemudian apa tiga minggu perutnya pecah dus keluar belatung segede-gede gini. Apa yang mau antum kejar coba? Cuma gini doang hidup itu. Maka inilah kesimpulan peta perjalanan hidup manusia yang merupakan materi kita malam ini. Perhidup, peta pertama, pertama peta pertama kita dari alam rahim. Yuhyikum summa yumi tukum, yuhikum. Suma yumi tukum, suma yuhikum, summa ilahi turjaun. Benar Allah. Sadakah Allah lazim. Pertama kita dari alam rahim mati dihidupkan. Nah ini sekarang lagi di sini nih. Nih, lagi di sini nih. Saya gak tahu, saya jangan-jangan udah di sini. Atau sebenarnya masih di sini, gak tahu. Yang pasti akan pasti ke sini. Selesai? Belum. Berapa lama Ustadz di alam kubur? Kata Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, di sini, di alam kubur, kita tergantung kapan kiamat tiba. Kalau kiamat 50 ribu tahun lagi, jasad kita hancur, ruh kita nunggu 50 ribu tahun. Namanya Yaumil Barzah ngapain nustat di sana nunggu aja nunggu apa trompet sangkakala yang kedua kalau trompet sangkakala yang kedua berbunyi maka setiap jasad dihidupkan lagi apa kata Allah sumayyuhyikum dihidupkan di sini yaumil hisab, yaumil masyar berapa lama yaumil masyar lima ribu tahun kang ngapain di sana nunggu nunggu apa nunggu setiap orang akan ditanya dua apa yang ditanya dua pertama umurnya untuk apa ia pergunakan yang kedua apa? Hartanya. Dari mana Anda dapat, kemana Anda belanjakan. Uh, Masya Allah, Rabbi. Selesai? Belum. Satu persatu orang akan melewati as-sirot. Jembatan yang kata Rasulullah Sallallahu SAW, seperti rambut dibelah belah tujuh. Teh, ambil rambutnya teh, belah tujuh teh. Satu, dua, tiga, empat, lima, enam, tujuh. Lewatin tuh jembatan. Kalau bisa lewat, hebat. Kenapa? Berarti ditolong oleh syafaat Rasulullah Sallallahu SAW maka kita bisa masuk ke dalamnya dan bertemu memeluk baginda s.a.w. Jika tidak, maka kemudian kita terjatuh di dalamnya. Terus Para sahabat kemudian bertanya, Ya Rasulullah, kalau kami terjatuh di dalamnya berapa lama ya Rasulullah? Apa kata Rasulullah s.a.w. Satu hari kalian di dalamnya setara seribu tahun di dunia. Kang Masya Allah Kang berani banget Antum benar-benar kalau berani Antum maksiat luar biasa saya bilang berani banget. Kenapa? Satu hari Antum di sini itu setara seribu tahun Antum di dunia. Kita 50 tahun di dunia aja udah mual, nek, bosen. Bosen Kang di dunia begini aja Kang. Pergi pagi pulang petang pendapatan pas-pasan pantat peot punggung pegel pala pusing pingsan pingsan capek di dunia itu gini aja ini seribu tahun kalau sehari di sini kalau antum masuk seratus hari di sini apa kata Allah kami bakar kulit mereka kami ganti dengan kulit yang baru minumannya nanah nanah mendidih hancur tumbuh lagi hancur tumbuh lagi makan apa pohon zakum Kemudian apa? Setiap kali kemudian tubuh mereka sempurna, kami siram dengan ter. Air pakaian itu ter panas, terus hancur, tumbuh lagi. Masya Allah, Allah akan nunjukkan kuasanya nanti di sini. Tapi bagaimana kalau kita berkumpul di sini? Makanya penduduk surga tuh kelihatan dari wajahnya, dari tingkah lakunya. Wajahnya tuh enak dilihat. Orangnya juga masya Allah. Assalamualaikum waalaikumsalam. Saling bantu, saling cinta, saling membantu, memudahkan urusan orang lain, itu ciri-ciri penduduk surga. Peta perjalanan hidup manusia yang terpenting bukan di sini, atau di sini, atau di sini, atau di sini. Enggak penting itu, kenapa? Nanti Allah akan menentukan berdasarkan amal, dan rahman dan rahimnya Allah turun karena amal-amal kita, dan yang penting itu di sini. Kenapa? Karena dunia merupakan darul amal sedangkan akhirat disebut dengan darul jaza sekalipun kehidupan di dunia singkat namun amat menentukan kehidupan di akhirat celaka atau bahagia manusia di akhirat ditentukan di sini di dunia antum mau sholat atau tidak di dunia Antum mau minum halal atau minuman haram di dunia. Antum mau pacaran atau mau nikah di dunia. Antum mau sedekah atau antum mau tahan harta antum di dunia. Antum mau nutup aurat atau dibuka auratnya di ler. Setiap orang lihat di dunia. Dan semua tingkah laku kita di dunia nanti akan dibalas di sini. Tidak laku di sini beramal. Kenapa? Karena di sini darul jaza hari pembalasan. Fama ya'mal miskal zaratin. Saraya roh wama yakmal miskalazaratin khairaya roh sekecil apapun kebaikan antum dibalas dan sekecil apapun kejahatan antum dibalas oleh karena itu sebelum ajal tiba pertama pesan saya sebelum malam ini berakhir satu persembahkan ibadah yang terbaik setiap kali solat solat yang terbaik kalau baca Quran baca Quran yang terbaik kalau sedekah sedekah yang terbaik keluarkan yang terbaik jangan yang keluar kapten patimura faham tak? Berapa Kapten Patimura? Seribu. Megang apa Kapten Patimura? Megang golok. Seakan-akan bilang apa? Udah mending gue ngasih. Ah. Ya, Yang terbaik kan? Kalau umroh, umroh yang terbaik. Jangan banyak-banyakan selfie. Ini mah umroh selfie aja. Ya Umroh yang terbaik, mumpung ada umroh. Kalau punya orang tua, ibadah yang terbaik sama orang tua. Eh, terbaik, semua terbaik. Yang kedua, persembahkan prestasi yang terbaik. Sudirman boleh enggak ada, tapi namanya jadi nama elit jalan. Di mana-mana kalau jalan Sudirman pasti mahal. Gimana? Coba sebutin aja, Jakarta Sudirman, wow, jalan nomor satu. Bandung Jalan Sudirman, bagus enggak? Bagus, pokoknya Sudirman bagus, kenapa? Berprestasi. Lah Kalau antum besok meninggal, orang ngenang apa? Kalau saya meninggal besok, paling tidak saya punya jejak dong. Apa jejak saya? Saya mendirikan cinta Quran. Saya punya metode super cepat baca Quran dan terjemah Quran. Bagi antum yang belum bisa baca Quran sama sekali, nanti langsung kunjungi www.cintaquran.com Daftar di sana, empat kali pertemuan, yang nol gak bisa huruf hijai baca Qurannya lancar. Bukan saya yang menemukannya, tapi saya yang membesarkan Cinta Quran, saya fondernya. Saya gak menemukan, yang menemukannya ustadz-ustadz saya di belakang layar, orang-orang hebat semua, mereka akar, gak kelihatan, tapi mereka yang membuat segalanya berubah. Ustadz saya belum bisa baca Quran, saya ngaku ustadz, oke sebutin aja nanti kita datang ke sini kita buat training di sini. Nanti Masjid Al-Latif nanti kita kerjasama untuk bebas buta aksara Quran. Saya punya program dengan Dompet Dhuafa dengan Teh PG Melati Sukma bebas buta aksara Quran ribu muslimah. Bagi muslimah yang belum bisa daftarin 50 orang trainingnya saya kirim ke sini free, enggak berbayar. Ya, daftar nanti. Boleh diklik Amazing Muslimah, boleh digogling Amazing Muslimah itu program kami dengan Dompet Dhuafa. Maka kalau saya besok wafat Paling tidak saya punya sedikit prestasi. Ah punya yayasan cinta Quran. Saya punya rumah tahfiz. Tahfiznya muslimah. Ahwat-ahwat umur 18 sampai 25 tahun. Saya kumpulin. Ngapain? Setahun hafal 30 juz 114 surah plus tadabur. Bagi antum, uhti yang mau nyantri ke Bogor silahkan. Ustadz saya mau nyantri setahun. Setahun lu usah pikirin kuliahnya, kuliahnya stop dulu, izin dulu kalau yang nikah ya tentu enggak boleh karena izin suami bagi yang belum berangkat ke sana. Pulang dari sana sudah hafal langsung dapat jodoh, ya enggak? Enak banget ya. Jodohnya siapa? Ya Huffaz Hafiz juga sama, ketemunya pasti begitu-begitu. Ya? Nah, subhanallah, ya. Nah, yang ketiga, sebelum kemudian kita berakhir, ini yang paling penting. Apa itu? Persembahkan kondisi akhir terbaik. Maksudnya apa? Pada saat ajal datang Antum dalam kondisi baik. Eh pas ajal datang, pas hatem Quran, uh keren. Pas ajal datang, pas lagi kajian itu nyender nyender nyender, wafat turbannya. Yang nyender nyender hati-hati. Ini terbaik nih. Doa saya lagi umroh, doa saya lagi sujud, doa saya di sini apa doa saya? Ya Allah wafatkanlah hamba dalam kondisi dakwah. Berarti apa? Dalam kondisi ngisi pengajian, menuju tempat pengajian, atau pulang tempat pengajian. Mintanya begitu. Ya Allah, wafatkanlah hamba dalam kondisi dakwah di jalanmu, Ya Allah. Saya naik pesawat sama Ustaz Felix, pesawatnya mau mau kena Ini ya, udara kosong. Orang sudah Allah Akbar, Allah Akbar, Allah Akbar. Kita berdua tenang aja. Kita bilang, Lik, kalau pesawat ini meledak, kita senang lih iya kang tenang aja kang kita wafat dalam kondisi dakwah tuh kalau orang yang mengerti kan tenang aja ku beru aku beru akbar Allahu akbar kenapa karena kalau pesawat ini meledak kita apa kita dicatat orang kenapa wafatnya dalam kondisi perjalanan ngisi pengajian di pekanbaru jadi enjoy aja bahagia nggak ada takutnya ya nah pesan saya yang terakhir apa persembahkan kondisi akhir yang terbaik jadi harus selalu baik. Jadi pas ajal datang, pas antum lagi baik. Jangan pas ajal datang, lagi mobil goyang. Pas ajal datang, eh lagi ngetrup. Bro, ayo. Mati. Allah, Allahu Akbar. Udah minumnya beras kencur. Ya? Pakai gaple. Ah, aduh, Masya Allah. Aduh, malunya. Masya Allah. Cek orang tenon. Aib, aib banget, masih gak bule. Ya, rambut mah berem ya, ayu utah nage non oncom berem. Ya, Kalau mau gaya bule ya, muntahnya keju keren kang. Ayu utah nage oncom berem itu, wuh lah oncom kening. Ulah gaya tuh, ngaran gae cecep, <laughs> ngerakun urang Sunda, ya kang. Boston gitu, Johnson, Jordan wafat gitu. Keren naon eta utahna mantep vodka. Uhu, uh, bae we atuh. Tanggungnya wafat oncom beureum. Aduh, masyaallah. Ya, jadi nih ya, ini pesan saya ya, mudah-mudahan ini bisa diamalkan ya. Pertama ibadah yang terbaik. Yang kedua apa? Prestasi yang terbaik. Antum jadi, horse, jadi orang hebat. Tuh yang ngedesain tuh, siapa sih yang ngedesain? Saya penasaran orangnya mana? Ada? Enggak datang. Ada, Anur. Aduh, keren-keren desainnya. Keren desainnya, gara-gara desainnya keren, orang tertarik datang. Tahu gak pahalanya? Setiap yang datang, ngalir pahalanya buat dia. Allahu Akbar. Berarti Ustadz kalau gitu saya bantu-bantu begini. Iya, bantu aja. Kenapa? Ada hadisnya. Apa kata Rasulullah? Mansunatan hasanatan Barang siapa yang menginspirasi kebaikan, maka pahalanya sama seperti orang yang melakukan kebaikan dengan tidak mengurangi pahalanya sedikit pun Jadi copy, paste. Ini hadis. Ini hadis yang buat saya passion dalam berdakwah, Makanya enggak ada capeknya, yang untang panting, kenapa? Ya enggak apa-apa. Ini antum nih. Habis dari sini apa? Prestasinya terbaik, ibadahnya terbaik, kondisinya terbaik. Kopi paste, ngalir ke saya. Uh, sayangnya sudah nisan, tuh ada tulisan. Sudah meninggal dunia, tapi pahalanya ngalir terus. set, uh, Cakep. Siapa yang enggak nafsu kan? Ya, makanya ayo dakwah, Ini mumpung masih muda-muda. Dan sekarang tren, Ustaz-Ustaz muda. Ustaz Asantaki, ya, masih muda kan? Berapa umurnya Ustaz tadi? Ada beliau hadir? Paling-paling sebaya saya. Ya, ustaz siapa lagi? Ustaz siapa di Bandung ya? uh, pada muda-muda semua. Rata-rata Ustaz Yusuf Mansur baru 40 tahun. Ya, masih muda-muda. Jadi muda-muda hebat-hebat. Hafalan Qur'annya jam terbangnya gitu. Ya, ya masya Allah nih kondisi ya. akhir yang terbaik. Nah, ini pesan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam kepada kita semua. Ini pesan terakhir, pesan dari Jibril kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Apa kata Rasul? Apa kata Jibril? Muhammad. Hiduplah sesukamu, namun sesungguhnya akhir kehidupanmu adalah kematian. Cintailah siapa saja sekehendakmu. Cintai, cintai anak, cintai istri, cintai mobil, cintai itu mobil. Tapi apa? Tapi sesungguhnya engkau pasti akan berpisah dengannya. Wahai Muhammad, lakukanlah apa saja semaumu, lakukanlah. Mau minum, mau narkoba, mau bacok kepala, mau tato di situ, lakukan. Sok kumaneh we. Tapi ingat, katanya apa? Namun sesungguhnya engkau akan pasti diberi balasan. Lakukanlah, silakan, buatlah. Buatlah. Kenapa? Wahadai nahunat dain kata Allah. Aku hidayahkan dua jalan. Faalhamah, fujurohah, watakuah. Silahkan pilih. Mau jadi orang fajir boleh. Mau jadi orang takwa boleh. Silahkan. Lakukan. Tapi ingat, pasti engkau akan diberikan balasan. Oleh karena itu, saudaraku yang dicintai Allah, solatlah kita sebelum disolatkan. Tutuplah aurat kita sebelum kita dipaksa ditutupkan. Dan bacalah Quran. Sebelum kita dipaksa dibacakan oleh Quran. Semoga malam ini adalah malam detik-detik perubahan bagi kita semua. Semoga Allah subhanahu wa ta'ala ridho dengan pertemuan kita dan pertemuan ini membawa keberkahan kebaikan buat dunia dan akhirat kita. Maafkan kami jika ada kata-kata yang tidak berkenan, mohon maaf. Tapi satu niatan kami, kami sayang sama antum sama seperti kami sayang sama diri kami sendiri. Karena Rasul kita Tercinta Muhammad sallallahu alaihi wasallam berpesan kepada kita, la yu'minu ahadukum hatta yuhibba li akhihi ma Tidak beriman kalian sebelum kalian sayang sama saudara kalian seperti kalian sayang sama diri kalian sendiri. Saya enggak mau masuk neraka jahanam. Begitupun saya enggak mau antum menyentuh neraka jahanam. Maka saya ingatkan antum. Oleh karena itu, marilah malam hari ini kita semangat dan meneruskan perjalanan kita masih banyak dari Islam yang belum kita ketahui berapa banyak di antara umat Islam yang enggak bisa baca Quran bahkan mandi junub aja banyak yang enggak tahu salat tasbih aja enggak tahu padahal sudah berapa puluh tahun kita jadi orang Islam betul enggak iya e -e -e. mandi junub enggak tahu kemarin ada bapak-bapak nanya ustaz Assalamualaikum Waalaikumsalam ustaz saya tadi salat tapi enggak mandi junub duh kenapa Pak saya enggak tahu mandi junub lo umur Bapak berapa sekarang 55 Berarti Bapak 55 tahun gak pernah mandi junub? Gak pernah. Coba bayangkan. Bagaimana orang yang tidak mandi junub? Belajar. Ya, jadi belajar banyak hal. wudu aja saya perhatikan tadi masih banyak yang salah. salat aja masih banyak yang salah. Baca Quran aja masih peletak, peletuk. Ya, oleh karena itu yuk kita belajar lagi yuk. Dalamin lagi agama kita. Sehingga apa? Tumbuh rasa cinta. Cinta berkorban. Berkorban memperjuangkan. Dan akhirnya wafat di jalan dakwah ilallah. Semoga bermanfaat yang benar hanya datang dari Allah. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrohabila alamin. Terima kasih kepada Ustadz Fatih, Fatih Karim yang Karim. sudah banyak sekali memberikan kita ilmu nasihat-nasihat yang sangat luar biasa. Semoga semakin kita semangat lagi mensyarkan dakwah kita kita ajak teman-teman kita, saudara-saudara kita, orang-orang terdekat kita untuk selalu ke masjid. Ada sistem, sistem, sistem. Uh, dipersilahkan untuk ikhwan ataupun yang ahwat jika ingin bertanya. Ada, dua, untuk, dua ada untuk dua orang. Oh boleh. Uh, akang yang pakai baju merah satu lagi. Uh, oh iya, uh, akang yang itu silahkan. Mangga, kang. Wajib ke depan boleh kan? Tes. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gini Pak Ustadz tadi mengenai masalah prestasi terbaik ibadah terbaik prestasi terbaik dan uh, kematian kondisi. kondisi kematian terbaik yang saya lihat adalah ketika orang-orang yang mempunyai masa lalu yang kelam hmm. ketika dia mendapatkan hidayah justru dari tingkat ibadah dia akan menjadi sangat baik gitu ya sedangkan ya curhat aja bosta saya masalah saya sih lempeng lempeng aja gitu ya nggak ada masalah yang aneh aneh dan mungkin dari segi ibadah pun saya ngerasa ya aneh, ya biasa biasa aja gitu ya Kalau ngelihat mereka yang hijrah tuh kayaknya hebat banget gitu e, masalahnya saya berpikir apakah dengan ibadah saya seperti ini apakah saya pantas gitu ya oleh Allah dimasukkan ke surga dan pertanyaan pertanyaannya adalah Bagaimana cara menumbuhkan passion bagi orang-orang yang ingin melakukan yang prestasi terbaik, ibadah terbaik dan kondisi kematian terbaik tapi dengan masa lalu yang biasa-biasa aja gitu. Tidak ada yang aneh-aneh. Terima kasih. Iya, terima kasih. Mau dikumpulkan dulu atau dijawab? kumpul dulu? Kumpul, baik, mangga, mangga. Ya, terima kasih. Satu lagi tadi dari ya, mangga, Kang, bisa ke depan? Silahkan untuk memperkenalkan diri dan pertanyaannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Mikael Zulfikar. Saya mahasiswa dari RUMPAD. Yang mau saya tanyakan, Ustadz. Um, ketika kita dilahirkan sebagai seorang muslim, ya. bahwa kita alhamdulillah pertama sudah mendapatkan hidayah yang sangat luar biasa dari Allah, hmm. yaitu sebuah fitrah menuju keislaman. Ya. Yang saya tanyakan apabila, apakah setiap muslim akan masuk surga hmm. walaupun dia tidak menjalankan kewajiban dia sebagai muslim. Yeah. Saya pernah mendengar kata-kata dengar-dengar um, ada seseorang yang muslim hmm. tapi beliau tidak menjalankan kewajibannya sebagai muslim hmm. dia otomatis beliau ke masuk neraka. Hmm. Tapi di ujung-ujungnya dia ke masuk surga lagi karena di neraka dia itu setidaknya seperti dicuci. Hmm karena sebagai ujung uh, karena sebagai basicnya dia sebagai muslim dia akan masuk surga kembali tapi setelah dicuci di neraka itu itu yang saja yang saya tanyakan syukron assalamualaikum warahmatullahi, warahmatullahi wabarakatuh ya. cukup ada lagi ada lagi Anda. oh mau satu lagi atau ditutup dulu terserah Iman. tutup dulu ya insyaallah nanti bagi yang uh, belum sempat Uh, silahkan bisa mengemail ya ke Fatih at cintaquran.com jadi cintaqurannya biasa nggak usah pakai ain ya cintaquran.com nanti insyaallah uh, saya balas by email ya. baik <tuh> yang pertama dan yang kedua pertanyaannya senada sama ya intinya adalah bahwa orang-orang yang masa lalunya itu punya masa lalu yang kelam ya. contoh ya kalau artis-artis sekarang kita lihat Ya Meli Guslow ya. Mbak Meli juga ikut kajian saya di Bintaro. Mbak Meli itu ya, siapa yang enggak kenal Meli dengan gayanya? Ya, kalau tahu lagu Bagaikan Langit di sore hari gitu ya. Berarti Tantum tahu umuran antum berapa sekarang gitu ya. Berwarna biru sebiru hatiku. Nah, itu itu Meli tuh. Ya, itu gayanya. Zaman dulu rambutnya pirang sebelah, biru sebelah, kacamata kotak, kacamata bulat. Aneh-aneh memang. Tapi sekarang coba lihat, kerjanya pengajian, pengajian, pengajian, tutup aurat. Orang-orang yang punya masa lalu kelam, biasanya mereka sudah merasakan kepahitan masa kelam, dan mereka tahu titik akhir masa kelam itu. Jadi kalau pekat itu, apa kata guru saya? Eh, semakin malam, semakin gelap, semakin pekat, biasanya setelah malam apa? Terang. Artinya apa? Justru yang ngeri itu bukan yang pekat langsung terang karena itu sunatullah. Yang ngeri itu yang ngelawan sunatullah. Siapa mereka? Nih kayak saya, bager, baik, we, datar, wae, sama si gantum tadi, datar wae. Tapi di akhir, cip, itu yang ngeri. Ada itu mantan ustad, ada mantan ustad, bahkan sekarang menghujat Islam, ada. Dulu mantan tutorial hijab, ah. Oh, dulu pakai hijab jadi foto model. Sekarang mutuk Tuhan coba bayangin. Ada. Itu yang ngeri itu yang begitu. Jadi ketika orang zulumat ila nur itu bagus dan begitulah sunatullah, Semakin pekat malam, besok itu fajar. Mau sepekat apa sih antum? Pekat lah. Sepekat apa saya tanya? Mau sepekat apa? Mana lebih pekat dengan Abu Bakar dengan Umar bin Khattab? Mana lebih pekat coba? Umar itu, kalau sekali berantem sama orang mas, gak main-main, satu kali pegang begini, leher orang patah, katak, patah langsung. Kalau sekali berantem itu diangkat, dibanting, remuk orang. Umar itu. Bahkan Rasul kita sampai bilang apa? Wahai Umar, jika engkau berpapasan dengan setan, maka setan lari terbirit-birit. Coba bayangin. Setan ketemu Umar kang. Setan lari. Coba setan ketemu Antum. Lari juga setannya, kenapa? Ngejer dia, makin seneng. Ayah jelmanukio, jadinya. <laughs> jadi oleh karena itu ya, jadi kalau kita apa namanya, bilang tadi Ustaz saya ini baik-baik aja, justru bahaya untuk hati hati. Kaya kayak kayak saya ini justru ngeri. Kenapa? Takut di ujungnya nggak baik. Makanya kan saya selalu minta doan tuh, minta doa bapak-pak doain saya pak istiqomah. Nggak uh, ngeri kang? Saya itu agar supaya tetap kuat gimana? Saya berteman dengan orang-orang kuat. Saya sahabat saya Yusuf Mansur, Fadlan Garamatan, ya, Felix Yao, ya, Arifin Ilham itu sahabat-sahabat saya. Kenapa? Energinya satu. Su. Jadi kalau saling menguatkan. Jadi atmosfernya beda, energinya beda. Begitu dikit aja kegelincir, habis saya. Makanya ini yang paling ngeri. Lah kalau mantan-mantan mantan, wah mantan, mantan, oh, itu mau oh, ya, Dan begitulah sunatullahnya. Semakin pekat malam, besok fajar gitu. Nah sekarang bagaimana caranya Ustadz Meng, me, me, menguatkan rasa bahwa kemudian yang baik-baik ini kemudian nanti baik. Saya kaitkan dengan pertanyaannya, apakah nanti orang muslim itu akan masuk surga tapi kan dibalas juga dan neraka. Jangan main-main loh, Rasulullah SAW itu sampai kemudian ditanya. Di masjid itu ditanya ada orang yang duduk di ujung, apa kata periwayatnya itu. Orang itu berdiri bertanya, ya Rasulullah Tolong jelaskan kepada kami siksa neraka yang paling ringan ya Rasulullah agar kami ada gambaran tentangnya. Rasul itu kan hanya ngomong dengan wahyu. Maka Rasul diam, cuma tersenyum saja, pulang. Majelis hari itu selesai. Besok itu orang nginep di masjid pertanyaannya sama, berdiri lagi, "Ya Rasulullah, kami bertanya kepadamu, tolong dijawab, siksa neraka yang paling ringan itu seperti apa agar kami ada gambaran tentangnya?" Rasul kita gak menjawab juga hari kedua, pulang lagi. Hari ketiga, Wahyu datang dan menyampaikan kepada beliau, lantas beliau bertanya, siapa yang kemarin bertanya kepadaku tentang siksa neraka yang paling ringan? Tiga hari orang itu nginap di masjid. Hamba ya Rasulullah. Apa kata Rasul kita tercinta Muhammad SAW? siksa neraka yang paling ringan adalah, andai kalian menginjak lantainya, maka otak kalian mendidih karenanya itu paling ringan kang, jadi pulang dari sini antum hidupin kompor gas, cetek, naikin kaki antum ke atas, injek, cish, kalau masih cist. Ah, belum itu, itu belum. Kalau sudah sampai cish, blekpekpekpek, ah itu baru, itu paling ringan. Nah coba ada nggak kompor gas yang bisa begitu? Nah, Tahu nggak dalam sebuah riwayat api neraka itu bukan merah bukan biru kang? Apa coba? Hitam. Allah, merinding oh saya. Allah karim, ngerinya. Hitam, gang. Biru itu, bagus. Hitam. Allah, Apa kata Jibril? Wahai Muhammad. Dulu Rasul kita, sebelum datang kabar ini, kalau tertawa terbahak-bahak. <laughs> Kelihatan gigi serinya. Setelah datang kabar ini, Rasul ketawa cuma gigi serinya. aja, Gimana? Jibril ngomong begini. Wahai Muhammad, tahukah engkau? Andai neraka bocor sebesar lubang jarum saja, maka dunia ini jadi bubur api. Neraka bocor sebesar lubang jarum. Antum melihat gak lubang jarum? Bocor segitu, bumi jadi bubur api. Gimana kalau Antum masuk ke dalam? Allahu akbar, makanya kita bilang dalam doa kita Allahumma azirna minan nar Allahumma azirna minan nar Allahumma azirna minan nar, azirna minan nar. Ya Allah, jauhkan kami dari hapin neraka, jauhkan, jauhkan, jauhkan itu doa jadi kalau dikatakan, Ustadz kan gak apa-apa Muslim kan ujung-ujungnya pasti masuk surga Heeh, -he, ada ayatnya memang innal ladhina amanu wa amilu dan seterusnya lahum jannatun, ya kan lahum darajatun 'inda rabbihim wa magfiratum warabun, wa uh, banyak ayat-ayat tentang itu. Atau innallazina amanu wa 'amilus shalihati ya, ulaika khairul bariyah. Jaza'uhum 'inda rabbihim jannah. Ya kan tajrim min tahti apa? Khalidin fiha abada. Mereka kekal di dalamnya. Tapi masalahnya bukan itu, Kang. Justru ayat itu menurut saya enggak usah disampaikan sama antum orang-orang kayak antum. Kenapa? Merasa sudah pegang kunci surga. Merasa sudah, pegang gembok surga. Rasulullah s.a.w kekasih Allah, orang paling takwa Minimal sehari istighfarnya 100. Astagfirullah, astagfirullah, astagfirullah, astagfirullah. Sholat malam kakinya bengkak. Rasul kekasih Allah, sholat malam kakinya bengkak. Lah antum bukan kekasih, bukan siapa-siapa. Sholat -siapa. malam susah amat. Ya Allah saya bilang hebat antum ngalahin Rasul. Sholat malam kakinya bengkak sampai apa? Sampai Aisyah itu maklum enggak ada lampu, Aisyah itu nyari. Mana Rasulullah? Begitu malam ternyata apa? Terpegang jenggotnya sambil sesegukan. Begitu terpega, "Wahai suamiku, wahai kekasih Allah, bukankah engkau orang yang dijamin masuk surga? Kenapa tangisanmu seperti orang bermaksiat?" Apa kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? "Wahai Aisyah, istriku tercinta, tuh ya." Selalu kalau suami baik itu lembut sama istri. Ya. Makanya apa kata Rasul kita? Hoi rukum, hoi Laki-laki paling baik itu bukan paling bidang dadanya. Bukan. Laki-laki paling baik bukan yang paling kumisnya tebal. Jadi kalau gini aja istri langsung takut. Bukan. Laki-laki paling baik bukan laki-laki paling kuat ototnya apalagi bantingan piringnya. Bukan. Laki-laki paling baik apa? Hoi Khoiru lini saikum, paling baik sama istrinya. Oh sayang sama istri, istri itu sahabat terdekat. Istri itu tahu aib kita, mestinya kita baik sama istri, baru antum ketahuan baiknya. Makanya mas mohon maaf, kalau saya biasanya mau bisnis sama orang, biasanya saya lihat dulu dia baik gak sama istrinya? Kenapa? Sama istrinya aja kurang ajar, apalagi sama orang lain, betul gak? Istri sahabat dekatnya aja digituin, apalagi antum. Logikanya sederhana. Ya, itu ajaran siapa? Umar bin Khattab kata Umar apa? Kalau mau melihat seseorang lihat tiga katanya apa? Bawa safari, bawa jalan, ketahuan karakter aslinya, solatnya jam 8 subuhnya, ketahuan jam 9 subuhnya, bahkan bukan subuh, dubuh namanya, duha plus subuh, ketahuan. Kata Umar gimana? Bawa safari aja. Yang kedua gimana? Ajak dia bisnis, ketahuan karakter asli kalau punya bisnis. Saya punya bisnis. Ya, saya punya bisnis karena saya Ustad, saya nggak mungkin kantorat, saya punya bisnis beberapa. Bisnisnya saya jalan, sayangnya jalan-jalan. Nah itu yang paling ideal begitu. Jadi bisnis jalan, kita hanya jalan aja. Ngisi kajian aja dan gak peduli, gak ada tuh tarif-tarif. Mau dikasih hadiah, terima, gak. Ngaji aja udah, gak ada urusan. Ya, Yang kedua apa? Ajak dia bisnis, ketahuan karakter asli. Yang ketiga gimana? Lihat sikapnya sama istrinya, selesai. Kalau sama istrinya, gaplok, jebret. Nah ya berarti sama istrinya aja begitu. Sama lagi antum, udah diginiin ya, udah Pasti hianat, kalau dikasih kepercayaan pasti hianat. Ya? Jadi kalau mau ngeliat laki-laki terbaik lihat sama istrinya. Jadi apa artinya? Rasul aja kekasih Allah yang dijamin masuk surga, itu kakinya sampai bengkak. Itu namanya uang. Begitu sholat, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Asalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Langsung lompat pluk pluk pluk pluk pluk langsung masuk kamar. Para sahabat berdiri saling bertanya. Ada apa? Ada apa? Enggak tahu, enggak tahu. Ada apa? Enggak tahu. Rasul masuk kamar. Iya, keluar dari kamar. Ngapain Rasul kita? Megang apa? setungku emas apa kata rasul ya rasulullah apakah engkau menerima wayu tidak tadi lagi aku sholat aku ingat ada kamar di istri, ada istri ada emas di kamar istriku yang belum aku keluarkan sedekahnya Allah akbar nggak mau nunda kang faham nggak faham nggak nggak nunggu zikir dulu faham nggak jadi langsung assalamualaikum assalamualaikum pelupuk pelupuk pak ambil ni ni anak nak, mau no oh. gitu Ih, Rasul kita itu Masya Allah, lah kita, enggak Rasul enggak apa, megang duit, Uh, cengkrem. Wah Allah, ulah diulah diganggu itu sama. Bunuh ku aing itu. Uh, jangan Kang, colek mobilnya dikit, Uh, habis panjang ceritanya Kang. Masya Allah dunia itu ya, ih, kita Rasul itu mau, ini, langsung keluarin emasnya. Padahal Rasul kita itu apa? Tiga bulan purnama gak makan. Kalau lapar gimana? Perutnya disumpal pakai batu. Rasul kekasih Allah. Begitu rupa. Lah kita. Jadi artinya pelajarannya apa? Bukan mentang-mentang dijamin masuk surga. Lantas berleha-leha. Itulah kesalahan ngajinya. Berarti ngajinya gak paham. Ya? Oleh karena itu apa yang harus kita lakukan? Terus melakukan kebaikan, kebaikan, kebaikan. Dan terus improve, improve, improve kebaikan. Sehingga terus kita mendekati apa yang Rasulullah SAW contohkan. Tanpa kemudian kita peduli surga atau neraka. Itu bukan urusan kita. Nanti itu. Biarkan saja itu menang Allah. Tapi Allah tidak akan ingkar janjinya. Inna allaha layuhliful mi'ad. Allah tidak akan ingkar janjinya. Oleh karena itu jamaah yang dirahmati Allah. Tidak usah tentang peduli tadi surga atau neraka. Yang pernah kita pedulikan. Ini sesuai dengan perintah Allah atau tidak. Sesuai hukum syariah atau tidak. Makan. Sesuai tidak dengan hukum syara Ekonomi kita sekarang sesuai enggak dengan hukum syariah? Sistem pemerintahan kita sesuai enggak dengan syariah? Apakah hidup kita dijadikan sesuai dengan kehidupan syariah atau tidak? Ini perkara yang paling penting. Di mana? Di alam dunia. Oleh karena itu, saya pikir itu yang bisa saya jawab. Ya, Satu kang ya, jangan merasa nyaman tuh. Termasuk saya, justru berat. Orang-orang yang latar belakangnya dulu baik, yang kita takutkan di akhirnya itu. Ini yang disebut apa? Su'ul khotimah. Dulu sih ustadz. Oh, Ustadz ya? Eh, Ustaz saya dulu mah. Sekarang gimana? Juragan gapleh manehna. Alah eta. Kang, malunya, Kang. Mendingan apa? Manehna mah mabok, juragan gapleh. Botol ge asup ka dalam. Uh. Bukan minum botol lagi, Kang. Botolna ge asup. Coba bayangin. Saking parahnya itu. Tapi sekarang gimana? Eh, uh, kalau udah tausiah, cep cep cep cep ke jantung orang. Mantep. Wah, dulunya mah parah, Kang. Nah, itu keren tuh. Yang ngeri ini dulu mah tau sih ya sekarang kayak main perempuan waduh kan. makanya godaan tuh berat kang berat, berat. Ya, terutama godaan perempuan waduh kang antum digoda harta kuat kang aib biasa kere makanya <tik> cocok digoda kuawewe uh jiper kang bener fitnah yang paling berat ya bagi umat Islam terutama yang laki-laki pak wanita makanya paling berat Paling berat nggak kuat, apalagi Ustadz itu. Kalau udah digoda perempuan, wah wow, udah. Assalamualaikum Ustadz, waalaikumsalam. Apa kabar? <tik> Ser, di sini. Uh, ngeri gang, bener. Ustadz Punten, saya mau konsultasi. Teh, kalau konsultasi suaranya biasa-biasa aja. Suara saya memang begini Ustadz. Wah, coba kang boyang. Serem gang. <tik> Jangan antum kira. Ya berat berat berat berat ya. Jadi makanya yang paling berat itu apa? Istiqomah. Apa kata Rasulullah? Apa kata para sahabat? Ya Rasulullah ajarkan kami sebuah amal yang kami nggak perlu lagi tentang yang lainnya. Cuma satu saja. Apa kata Rasulullah? Sumastaqim bertakwa kemudian istiqomah. Istiqomah itu paling berat. Tapi istiqomahnya jangan disingkat ya, Kang ya. Istiqomah ikatan suami takut istri kalau di rumah. Gitu ya. Di rumah doang dia takut sama istri. Di luarnya berani ya. Allah alam bishawab. Saya pikir itu Allah alam. Ya. Satu pengumuman di luar ada titipan buku dari sahabat saya Ustadz Sambu tentang solat khusyuk. Mungkin jumlahnya enggak tahu cukup atau tidak. Itu tata cara tentang bagaimana solat khusyuk ibadah terbaik. Ada gambar gambarnya. Nanti bisa dicari di luar. Mudah-mudahan bukunya cukup. Kalau tidak nanti bisa dipesan via email. Kedua. Bagi rekan-rekan juga mungkin di situ ada buku-buku atau produk-produk yang lain silahkan juga dilihat uh, ya siapa tahu bermanfaat boleh didapatkan. Uh, yang ketiga bagi yang ingin dan belum bisa baca Quran sama sekali langsung email ke saya kumpulkan teman-temannya saya akan bantu saya akan bantu berapa lama Ustad jam 8 kita training jam 4 antum bisa baca Quran insya Allah serius Ustad nggak usah ngomong serius-serius alumni nya udah sepuluh ribu orang jadi bukan baru kemarin Kang ya. Jadi bukan baru kemarin ya, cobain aja deh, ya, kumpulin aja orang-orangnya, saya bantu. Ustadz kalau nggak punya dana gimana? Gak usah khawatir, free, ya, insya Allah. Kalau belum, uh, kalau uh, bagi yang punya dana kita subsidi bagi teman-teman yang nggak punya dana nanti, ya. Baik, itu saja saya pikir mungkin uh, apa namanya cukup, ya. Karena kalau dibuka lagi insya Allah nanti bisa sampai pagi kita, ya. Baik, terima kasih, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullah.